berusaha dengan daya upaya yang kita miliki tentunya dengan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu SWT untuk kemudian sedikit demi sedikit membangun jaringan-jaringan pendidikan kita setiap tahun kita memiliki anak apalagi yang pasangan masih muda-muda dan -muda. Pasangan yang memiliki potensi, usia subur. Terus-menerus. Satu sisi anak adalah karunia. Tapi apabila tidak dikelola, tidak di-manage secara baik, ini akan menjadi fitnah. Menjadi ujian bagi kita. Nas'alullah al-afiyah. Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mengarahkan, mengantarkan anak-anak kita. Sebagaimana yang kita harapkan Menjadi orang-orang yang ikhlas Berjuang di jalan Allah Yang tidak tergiur Dengan dolar Yang tidak tergiur Dengan hal-hal yang sifatnya duniawi Uyah Istikamah Di atas jalan tersebut Itu yang kita harapkan Maka Ya Ta'awun Kerjasama kita Harus kita Tingkatkan lebih dalam lagi Kita tingkatkan terus Karena ini adalah menjadi Tugas kita Yang terus menerus berkelanjutan Dari generasi ke generasi Sehingga dakwah salafiyah ini Benar-benar Bisa berlangsung, berjalan, bergerak terus, Menyeru umat manusia, Ke jalan yang Allah ribai. Maka Iqan Fiddin A'zakumullah, Inilah tujuan pendidikan kita. Jadi jangan sekali-kali, Menjadikan tujuan daripada anak-anak kita, Hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, Ya. Kalau sekadar kerja dapat uang makan menafkahi istri dan anak ya. yang seperti itu ya. binatang ternak pun bisa ya. lihat kambing pagi bangun ya. keluar dari rumahnya kandangnya cari makan sore hari pulang beranak pinak seperti itu kalau sekedar untuk mengejar dunia tidak ya. perlu pakai otak ya. tidak ya. perlu pakai memeras otak kambing pun bisa ya. burung pun bisa sekedar untuk memenuhi hajat perut kita tapi tentu saja kita bukan kambing, kita bukan binatang ternak. Kita harus lebih ya, sebagai muslim salafi mengantarkan pendidikan anak ke arah yang lebih baik. Ada pertanyaan. Istri anak sudah tahu tentang oh ini sudah ya fenomenanya kami ikhwan semangat untuk mendidik anak-anak kami ke agama apalagi setelah ikut daurah ini tapi kalau di rumah istri bisa gembosi istri bisa gembosi lagi Apalagi ditambah anak pun ngambek atau ngamuk. Kita sebagai seorang bapak, gimana Ustaz? Ya sebagai seorang bapak, dia adalah ra'in. Pemimpin. Kita yang menentukan anak kita, bukan anak kita yang menentukan kita. Kita yang mengendalikan anak kita, bukan kita yang dikendalikan oleh anak kita. Salah besar kalau kita yang dikendalikan oleh anak kita. Anak kita akalnya belum sempurna. Belum tahu tujuan hidup ini kemana. Kok malah mau mengendalikan? Mengendalikan kita. Sebagai orang tua. Maka, ya, pentingnya ilmu. Istri kita juga dibekali dengan ilmu. Sehingga apa? Sehingga satu Tujuan dalam mendidik anak ya. jangan yang satu mompa, yang satu gembosi ya. bannya gak akan muter nanti gak akan jalan-jalan ya. sudah di kompak, di gembosi sudah semangat ya. luntur lagi, melempem lagi ya. ajak juga istri beri pemahaman ya. kemana arah pendidikan anak-anak ini Tunjukkan bagaimana orang-orang yang telah mencapai dunia Katakanlah sukses dalam tanda petik Tunjukkan Seperti apa mereka ya. Maka ya. ikhwan ku dina'azakumullah Perlu istri kita juga dibekali Makanya kalau ada daurah seperti ini Ajak juga istri kita ya. Biar dia juga Faham kemana sebenarnya arah pendidikan anak-anak kita ya. jangan kemudian nanti di rumah jemplang ya. seperti mainan mainan anak peka itu yang satu tinggi, yang satu rendah satu tinggi, satu rendah terus begitu ya. satu memompa semangat satu gembosi ya. nah ini ya. sehingga kemudian benar-benar terjadi tafahum saling memahami ke arah mana pendidikan itu. Ya. Maka penting, pembekalan ilmu. Ya. Pentingnya ilmu. Ya. Sehingga, ya, bisa bersahaja antara suami, istri, bapak dan ibu, mengantarkan anak-anaknya sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Ya. Maka islam fiddin a'zakumullah ya. perlu. Ya. Bila perlu istri kita diminta juga untuk bisa mengelola pendidikan-pendidikan yang ada. Terlibat. Ya. Apalagi yang sudah memiliki skill, punya bakat, ya. punya kecenderungan, senang kepada anak-anak. Ya. Dididik. Apakah ya, didik tinggal dibekali bagaimana memanage ya, lembaga itu Bagaimana ya, mengajari sistem ya, Metode didaktiknya, ya, metode mengajarnya kepada anak ya, Metode mengajar kepada anak dengan kepada orang dewasa berbeda sekali Jauh berbeda Ini perlu untuk kemudian ya, kemahat, akhwat, atau kita semua memiliki bekal-bekal untuk bisa mengajarkan yang demikian ini. Ya. Oleh Karena itulah ikhwan fiddin ala'zakumullah, ya, kita harus berupaya untuk bisa mewujudkan sebanyak-banyaknya lembaga-lembaga pendidikan dari kalangan salafi. Salafi. Ya. Bila perlu orang awam pun Belajar di tempat kita ya, Belajar di tempat kita ya, Ada satu daerah Yang dulunya dimusuhi oleh masyarakatnya ya, Tapi begitu didirikan lembaga pendidikan Anak-anak ya, di sekitar masyarakat itu pun ikut ya, Di dalam Institusi lembaga pendidikan yang dikelola oleh Salafiwim Kemudian apa? Setelah melihat anak-anak dari masyarakat awam ini, oh ternyata mereka sudah bisa ngaji ya sejak kecil. Umur lima tahun sudah bisa baca Quran. Wah senang sekali. Mulai. Kecurigaan-kecurigaan terhadap dakwah kita. Permusuhan-permusuhan terhadap dakwah kita. Sedikit demi sedikit mulai. Luntur. Ini adalah wasilah bagi Kelangsungan dakwah salafiyah sehingga kemudian diterima oleh masyarakat kita. InsyaAllah kita tidak akan kalah dengan orang-orang umum itu. Ya. Meskipun mereka ya, memiliki profesor, doktor, ahli pendidikan. InsyaAllah kita tidak akan kalah. Ya. Karena kita dibimbing oleh Al-Quran wa dengan pemahaman salafi soleh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah murabbi pendidik yang memahami benar terhadap keadaan-keadaan, mengetahui keadaan-keadaan para sahabatnya, keadaan-keadaan anak-anaknya. Dan banyak sekali contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain dengan anak-anak. Banyak sekali Hadits-hadits yang mengungkapkan tentang bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak, Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, Ma radhiyallahu anhu yang beliau asuh, yang beliau didik. Subhanallah, Alhamdulillah ya Allah, kita harus di dalam kesempatan daurah ini, kita berupaya ke depan. Kita harus jauh lebih baik ya, pendidikan kita ini. Ya. Pendidikan untuk anak-anak. Kita siapkan anak-anak. Ya. Umur 4, 5, 6 tahun. Kita siapkan. Agar ketika mereka, ya, kita kondokkan. Mereka sudah memiliki kemandirian. Mandiri secara intelektual Mereka sudah memba bisa membaca Al-Quran Mereka sudah bisa membaca Menulis Al-Quran Membaca menulis Latin ya, Sehingga gurunya di pondok Di pesantren Sudah tidak kesulitan lagi Siapkan pendidikan pra-tahvid ya, Umur 4, 5 ya. Ya. Ini adalah Proses untuk Melatih kemandirian anak Kemandirian secara intelektual ya, Seperti tadi Ya, ya meskipun hafalannya masih sedikit Tapi yang penting Dia sudah bisa membaca Al-Quran Bagus bacaannya Sesuai makhred, tajwid, dan lain sebagainya Sudah bisa membaca latin, dan lain sebagainya Kemandirian secara sosial Mereka sudah tidak lagi Takut kalau ditinggal oleh orang tuanya Mandiri secara sosial Begitu ditaruh di pondok Mereka sudah langsung adaptasi dengan teman-temannya yang baru Tidak gondoli terus Menggayuti terus orang tuanya Orang tuanya pergi nangis Ini bahaya Latih kemandiriannya ya. Ya, Karena dia nangis Sehingga kan kita yang jadi gak tega Iya tidak nah, Kamu sudah gak tega Akhirnya Diambil lagi Cerita di rumah sama istrinya, wah amat berat lagi kalau wanita, lebih enggak tega lagi. Ya sudahlah, kompak satu rumah, ya. seperti itu. Ya. Soalan mengiring sebaik tiba, ya. terlebih so, dahulu. Ya. Maka siapkan kemandirian kemandirian itu. Ya, kemandirian secara sosial, kemandirian baik kepada apa yang ada pada diri mereka, ya. mandiri bisa apa namanya buang air sendiri, ya. nggak ngompol di tempat tidur, kan repotkan pengurus pondok dan seterusnya dan seterusnya. Ini siapkan pendidikan yang seperti ini dari mulai merintis pratahfid, mampunya itu itu. Ya. Di mana? Di Tangerang? Dirikan ya. Nanti tahfidnya apa? Ya sudah ke Cilevisi Ya itu yang terdekat ya. Di mana lagi? Bogor? Dirikan ya. lagi? Ya. Ya. Ya. Di mana lagi? Di tempat-tempat semua Luaranya ya. kemana? Nanti tahfidnya di Cilevisi Atau di mana? Tempatnya Terus begitu Kan tidak terlalu jauh Ya kan? sehingga orang tua pun bisa menjenguk sepekan sekali syukur bisa dibawa pulang ya, untuk bisa melakukan ikatan emosional anak dengan orang tua ya. dan seterusnya kan dekat, gak perlu ke Jawa ya. Jawa Tengah, Jawa Timur gak perlu sampai keluar Jawa jauh ya. ongkosnya saja berapa kundingin aja ongkosnya Nanti untuk dirikan, bantu pondok di sini. Ya kan? ya, ya. Untuk beli apa? Alat-alat pendidikan yang lebih modern. Ya. Kan lebih bermanfaat. Bukan ya. usah fidlina al-zakumullah. Mari kita berpikir. Untuk ke depan pendidikan anak-anak kita. Sudah, jangan mikirkan lagi masalah ijazah. Ya, kembali lagi saya ulangi ini karena masih ada ada, ada pertanyaan ijazah lagi itu. Ya. Itu. ya kembali lagi jangan pikirkan itu ya. kita sudah melihat anak kita saleh anak kita mau rajin membaca al-quran sudah alhamdulillah berapa banyak anak-anak dari kaum muslimin yang tidak mengenal al-quran Ya. Peringatkan kita, sedih kita. Berapa banyak? Saya dapat cerita baru beberapa hari lalu. Anak IAIN bisa puasa sebulan penuh. Luar biasa gembiranya. Anak IAIN. Baru satu kali itu saya puasa penuh. Ya Allah. IAIN loh. Ya. Orang jawa bilang, Nih, ya, Nih, Inna ya. Allahi wa inna Allahi wa Sudah seperti itu kondisinya Jadi pantas Maka infidin al-zakumullah Itulah Jadi kemana arah pendidikan kita Kita sudah jelas ke sana. Arahkan pendidikan Anak-anak kita Dukung dia supaya dia istiqomah Itu saja yang kita harapkan Kita sebagai orang tua Ya Ciptakan situasi supaya anak itu istiqomah, Istiqamah mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus demikian, sehingga kondisi diah lingkungan itu terus mendukung dia untuk mencintai agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita semua, sehingga terwujud lembaga pendidikan yang betul-betul kita harapkan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Wallahu'alam Besar Subhanakallahumma Bihamdik Asyadu'ala inna ha'ilantastab wa'atubu'na